Bidara bisnis berdasarkan tulisan di situs Tempo para pejabat plin-plan soal harga LPG 12 kg yang setelah 1 Januari lalu diumumkan naik hampir 70%. Sekarang diubah menjadi naik hanya sekitar 17%. Perubahan harga ini terjadi tidak sampai 24 jam setelah Presiden SBY hari minggu kemarin menginstruksikan untuk meninjau ulang kenaikan harga. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Apindo, Frankie Sibarani. Pak Frankie, Bagaimana komentarnya soal ini? Jadi kalau dilihat sebetulnya LPG ini hanya bentuk refleksi dari kurangnya serius pemerintah dalam menangani masalah energi. Jadi keputusan kenaikan LPG 12 kilo ini kelihatan sekali betul bahwa masyarakat itu seperti dipermainkan. Jadi keputusan korporasi tanpa koordinasi dengan pemerintah, kemudian pemerintah sendiri rame-rame membantah. Nah, politikus bersuara. Tentu sangat disayangkan gitu ya Nah, kalau dari kerugian Pasti sudah terjadi kerugian Yang sedang kita tunggu ini adalah Apakah Presiden berani Membatalkan kenaikan TDL Kalau gas LPG terdalih kepada kepentingan masyarakat. Kalau TDL itu juga masyarakat, ya kita menunggu keputusan Presiden di dalam besaran ya, kenaikan TDL 2014, yang menurut kami memang sudah cukup tinggi sekali ya 38 dan 64 persen. Kita nggak bisa melihat bahwa Pertamina sebagai badan usaha murni ya, jadi peran negara kan juga ada. Nah, sementara gas itu potensinya besar di dalam negeri. Kenapa tidak diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Dalam situasi ini kalau menurut saya sangat ironis sebenarnya. Dan kesan saya sih memang agak politis ya dalam hal ini. Di sisi lain, ada berbagai pihak yang berpendapat, seharusnya pemerintah juga bisa menyediakan berbagai energi alternatif untuk menjaga pasokan di tengah kebutuhan yang tinggi ini, Pak Franky. Kalau saya sih nggak perlu banyak melihat uh, energi alternatif, tetapi datanya jelas bahwa ekspor gas kita itu 50%. Itu aja. Apakah bisa kita tangani sebenarnya? Tentu bisa. Nah tinggal goodwill dari pemerintah seberapa kuat dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ini, sangat ironis sekali badan usaha milik negara menyampaikan kepada publik kenaikan harga, kemudian kementerian partai politik rame-rame menolak Presiden turun tangan, sekarang dikesankan bahwa concern kepada kepentingan masyarakat besar untuk soal energi juga, untuk industri di mana posisi negara saat ini apakah Presiden juga bersedia untuk membatalkan tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh Menteri SDM dengan dalih juga korporasi PLN, saya kira pilihannya tentu pada pemerintah kalau populis seperti LPG ini, maka direspon. Tapi kalau industri yang keberatan, ya tentu kita tunggu nanti. Tentu kita akan lihat yang pasti bahwa presiden sudah turut tangan ikut campur dan kenaikan itu menjadi seribu rupiah atau hmm. 17%. Lantas, bagaimana seharusnya pengusaha bisa mengambil sikap dalam kondisi yang seperti ini? Ya tentu, pasti pelaku usaha terhadap pemerintah sekarang memang harus realistis. Kita tahu bahwa ini tahun politik dan triwulan bulan 1 sebetulnya adalah waktu... Yang bisa dilakukan secara optimal oleh pemerintah Tetapi di sisi lain fakta menyatakan bahwa Banyak menteri yang maju sebagai calon legislatif Atau sebagai capres. Tentu kebijakan-kebijakan yang populis yang akan muncul karena lebih pada mempertimbangkan kepentingan politik sehingga kecil sekali terjadi keputusan-keputusan yang fair, yang berani bertindak untuk hal-hal yang produktif dan efektif. Kalau dari soal ketersediaan gas di pasar, bagaimana Pak Frenky? Saya melihatnya hal yang berbeda ya. Jadi harga satu hal, ketersediaan hal yang lain. Nah, ketersediaan ini yang saya lihat memang memang dibatasi yang 3 kilo ini kan jelas-jelas memang kebutuhannya tinggi sebenarnya. Tetapi kan karena ini disubsidi kan harus dikontrol dong. Kontrolnya dari mana? Dari jumlah tabungnya kan. Tapi satu sisi, LPG yang 12 kilo, udah jelas Pertamina tahu bahwa ini rugi. Karena itu jumlahnya dikurangi juga. Atau dikendalikan. Supaya peredarannya atau kerugiannya tidak tinggi kan. Jadi, sementara di lapangan, permintaannya meningkat. Dan ini kan sudah masuk tahun kedua mungkin ya. Yang kondisinya ya seperti ini gitu ya. Pasti akan terjadi permintaan meningkat, atau nggak ada, atau kurang. Harganya naik nggak jadi gitu. Jadi menurut Pak Franky, bagaimana keputusan yang akhirnya menurunkan jumlah dari kenaikan harga gas ini oleh pemerintah? Kalau menurut saya sih memang dibatalkan. Keputusan menaikkan seribu rupiah ini ya tepat tentunya. Nah kemudian untuk listrik juga sama. Kenaikan TDL harusnya juga dibatalka. Tinggal kenaikannya berapa, lima atau sepuluh persen. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa energi yang dihasilkan di dalam negeri, apakah itu batu bara atau gas dan juga yang lain, harusnya maksimal mungkin untuk dalam negeri dahulu, baru diekspor. Demikian Ketua APindo Franky Sibarani. Saya Geri Sadewa.